Di dalam lubuk hatimu Untuk melabuhkan cinta kasihku Telah sekian lama ku arungi hidup ini Namun belum kutemukan cintaku Terima kasih